Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Sayyidina Muhammad bin Hamdillah Wa ala alihi wa sahbihi luman wala Wala haula Wala wada Wada wada wada wada wada wada wada Hadratin Karabid Ma'ajbal ulama para bahasa para asatidz al-kruma bapak-bapak syama tafsir yang dirahmati Allah alhamdulillah hari ini saya bisa bersilaturahim dengan pandemian semuanya di tempat yang sangat mulia ini di salah satu rumah milik Allah Subhanahu Kata ada baik masjid yang kita ini kali ini mudah-mudahan kita hari ini di sini niat etika ibu biniat e kita nawaitul etika di hadir masjid ini suratan indah sehingga Kedatangan kita di tempat ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita hadir di bulan ini, mohon kepada allah swt mudah-mudahan dicatat sebagai Seorang yang senang pelabuhan, eh, senang belajar alquran, eh. yang mana disabdakan oleh nabi muhammad saw artinya. Gimana? Siapa orang yang keluar dari rumahnya niat untuk mencari ilmu agama Maka orang tersebut dipermudah untuk mendapatkan jalan masuk sur Mudah-mudahan kita termasuk orang ahli sur Hari ini kita membaca surat Al-Qurisalah Iku Wom Terjemahani Gak, oh, fakultas agama halaman seribu sepuluh, halaman seribu sepuluh. Nanti Pak, Pak Akil mau Oh, akhir delapan Mei Akil. Sebelum saya menerangkan tentang ayat-ayat yang nanti akan kita baca, yaitu surat al-Mursalat. Mulai ayat 38 sampai akhir, saya ingin mengulangi pelajaran terdahulu sedikit saja agar pelajarannya ini nyaman. Pertemuan terakhir itu di wilayah atau di daerah Tunduk Tiltor, agak jauh dari sini yang Tunduk Tiltor, Karakarang Projo. Nah, itu pengajiannya Terangkan ayat tentang Keadaan orang-orang kafir Kepada Allah SWT Orang-orang yang ingkar Kepada ayat-ayat Allah SWT Orang-orang yang meningkari syariat Islam Orang-orang yang Kafir kepada Nabi Muhammad SAW Orang-orang yang ahli maksiat Orang-orang yang tidak taat Kepada Allah SWT Besok itu akan rugi Karena mereka akan dimasukkan raka oleh Allah Dan itu mayat-mayat yang terdahulu bahkan juga diancam oleh Allah terhadap orang-orang yang ingkar itu besok ancaman yang sangat berat keadaan raka yang sangat memayang demikian jangankan keadaan raka kepada orang-orang kafir atau kepada orang-orang yang alim aksiyah tahu lebih dari galik, kalau meninggalnya belum bertobat kepada Allah, itu di kuburan saja sudah mendapatkan siksa, sudah sempit kuburannya ini. Sedangkan orang yang beriman, ali pada percaya pada Allah, ingin menjalankan syariat dengan benar. Wah hasil orang baik, orang soleh Belum sampai masuk surga Itu di kuburannya Sudah diberikan kelapangan. Bahkan di dalam rewet kuaya Namanya malaikat mungkar belakir ah, Ini pertanyaan kubur itu Hanya sekedar bertanya Kalau sudah dijawab Dan yang ditanya ini Mayitnya, jahazanya Bisa menjawab Lantaran memang orang-orang soleh Setelah itu pergi para ikannya Dan orang tersebut <gulau> Mendapatkan kenikmatan Seperti orang yang tidur nyenyak. Kuburannya dilapangkan oleh Allah Diberi peran yang luar biasa Dalam alam bazaar Sebaliknya Orang yang animasial Orang yang ingat kepada Allah Akan disiksa Mulai dari masuk kubur Allah Ini Ada riwayat ya? nah, Imam Sibawai Imam Sibawai itu Adalah orang yang ahli nahmu Ahli nahmu itu Adalah ilmu nahmu Adalah ilmu yang dipergunakan Untuk membaca Gampang hanya kita google, ya, Kita google Agar bisa membaca dengan benar Maka perlu Ilmu nahmu Contoh dalam bahasa Arab dalam bahasa Arab ada kalimat kolombo ta'ala ala kolombo huta, ohnya dibaca dong ma itu namanya menjadi fa'il namanya pelaku, ohnya itu kata kerja fi'il maka kolah kolombo fa'il pelaku Nah ini namanya susunan sesuai dengan nahu yang benar Sedangkan susunan yang salah Kalau ada orang membaca kolokoh ha? Nah kok dibaca? Ha? Bukan kolokoh Maka membaca kolokoh ha? Itu adalah bacaan salah Oke bacaan salah Untuk benar membaca kolokoh Seseorang itu harus belajar ilmu Nah Imam Syibaweh atau Joko Utaraan adalah salah satu dari ulama Ahlul Muqallad yang karaknya juga banyak dan diikuti oleh ulama-ulama setelah beliau wafat. Nah, ada cerita ini dalam biografi nah, Imam Syibaweh. Suatu saat setelah Imam Syibaweh atau Joko Utaraan wafat, kemudian dimakamkan atau dikuburkan setelah beberapa waktu satu hari dua hari tiga hari atau satu minggu ada seorang waliul bin alauliah seorang wali allah bermimpi mimpi melihat imam sibaweh kemudian bertanyalah sang wali itu kepada imam sibaweh wahai imam sibaweh apa yang terjadi ketika engkau dikuburkan apa yang diperlakukan kepadamu Oleh malaikat munkar nakir Itu kepadamu Tadkala kan engkau dikubur Kan Imam Sibawai Di dalam pipi tersebut menjawab Alhamdulillah Tatkala saya ditanya Oleh malaikat munkar dan nakir Man rempukah Saya jawab Dengan ilmu nahnum Man Man itu harfu istifhamin. Adalah huruf pertanyaan. Jadi bukan dijawab. Man robbuka. Sopo Tuhanmu. Allahu Rabbi. tuhanku adalah Allah. <tuh> Tapi oleh Mamsibawai. Karena bulu ini alih, <tuh> Maka ditanya oleh malaikat itu. Yang munak bulunya. Man robbuka. Siapa Tuhanmu? Dijawab. Man adalah huruf pertanyaan. Dan huruf pertanyaan, wa huwa Dia ini kedudukannya adalah sebagai gada. Kalau dalam munaku namanya a'ram, ya dalam munaku namanya itu, itu malaikat pengkar dan natur bingung. Langsung pergi dari uh, kuburannya itu mau laporan Kamuos anu taala. Malaikat bertanya, Ya Allah, saya menemukan hambaMu meninggal dunia. Saya tanya rebuka siapa Tuhanku? Kok jawabannya itu man itu adalah ismu istiwa. Amin. Ismi istiwa, kedudukannya mukta da. Fimah halirafin di dalam maharrafah demikian nahkunya kata aku pas sudah kamu tinggal saja dia itu orang alim. Dia itu orang kan. Ah? Jadi enggak sampai ditanya. Ya, eh, ini imam si bawa ke kuburan kan. Luar biasa. Ini keadaan kubur bagi orang-orang yang alim. Ah? Setelah itu ya nikmati kehidupan imam si bawa dalam kubur. Nah, kalau orang alim maksiat apalagi kafir kepada sesuatu kan masih kelihatan malaikat mukar dan nakir ini, aku sudah ketarutan. Ya. Sudah ketarutan, karena terasa berdosa banyak dosa. Ya. Dan malaikat mukar nakir ini adalah makhluk yang tidak bisa disombong dan tidak ya, dibayar. Tidak bisa sesuai dengan perintah Allah. Siksa ya siksa. Begitu malaikat mukar dan. Nah. Pelajaran terdahulu secara ringkas adalah keadaan orang-orang yang disiksa di neraka. Ya. Kemudian hari ini kita membaca tentang sedikit keadaan orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. Ayatnya, mari kita lihat pada ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yaudzul Fas. Jamaahku pada Rabu ini, adalah hari keputusan. Ini maksudnya hari kiamat pada masyarakat adalah hari keputusan. Pada hari ini kami Allah mengumpulkan kalian dan orang-orang terdekat. Jadi kalau rintutan, rintutan ini. Orang itu mati, ya, setelah hidup dia ya, mati dimasukkan ke alam kubur itu menunggu sampai datangnya hari kiamat dulu. Hari kiamat belum hari bangkitan. Jadi kalau sekarang meninggal dunia atau mati, kemudian seribu tahun lagi itu kiamat. Nah orang yang mati sekarang. Di alam kubur itu menunggu Seribu tahun Begitu nah, Kita tidak pernah diberitahu Bahkan Nabi pun tidak diberitahu Kapan kiamat Kalau sekarang ada ramalan ramalan Kapan hari kan Ramalan Dikatakan tahun 2002 ya? Itu kiamat nah, Kalau sudah kiamat berarti kita Kayaknya di surga ya Kalau oh, di masjid Kenyataan ya, ya? surgi Wah banyak Jangankan hari ini Zaman Nabi Zaman Nabi Suatu saat Nabi ini ketemu Sama seseorang Yang oleh beliau diturikai Sebagai danjar Nah itu maaf, maaf ya Sesuai dalam artis ini. Yaitu orangnya Jadul kotor Orangnya rambutnya ini keriting Begitu namanya ibu sayang, orangnya itu kreteng, badannya itu gempal agak kikat kikatan, namanya ibu sayang, dengan segala macam perilaku ibu sayang itu, nabi itu rica, nabi itu rica sampai ditanya, hei ibu sayang, apakah kamu punya sifat ini ini dan itu? Yang kita dalam semangatnya kayak, lepas dari riwayat ini, mampu. Zaman Nabi hidup itu loh, Nabi sudah khawatir, Gajal sudah muncul Tapi Alhamdulillah pada akhirnya Ibnu Sanjat ini masuk Islam Berarti bukan Gajal, Tapi di zaman itu, Nabi sudah khawatir Nah ini, Nabi lahir kurang lebih 1436 Hijriah sekarang itu hijronah. Eh, berarti sudah 1.600 sekian Maaf, 1.400 sekian Itu Nabi sudah curiga Dekat dengan kiamat Karena Bajah Dicurigai sedang Apalagi zaman sekarang Jelas ya Ini masalah kiamat Nah, karena kita Tidak pernah diberitahu kapan kiamat Ya, bisa saja dekat Bisa juga masih lama seribu tahun 2000 tahun yang akan datang ini bukan waktu yang lama karena dikatakan kurnuh adil koribut setiap yang akan datang itu masanya cepat terjadi kalau mungkin bapak-bapak ini yang sempur dia, ya, mungkin usianya sempur saja 70 tahun kalau ingat cucunya cucunya lari-lari masih ingat saya dulu lagi itu kayaknya begitu dulu anilan, sekarang sudah tak Berapa usianya Pak? 70 tahun. Bentar 70 tahun tahunnya itu nyatakan tua orang betul. Nah dikatakan perlu adil terus, yang mana ada itu menjadi dekat. Balik lagi bapak-bapak yang -bapak, terpuji yang telah berdoa Allah, kalau seseorang itu di kubur sekarang menunggu kapan kiamat, maka dia itulah keadaannya yang terjadi orang baik di kuburannya menjadi baik, orang yang jahat di kuburannya akan diselesaikan selama menunggu datang kiamat. Nah, setelah datang kiamat, rusaklah semua alam dunia ini rusak. Tak kala datang hari kiamat, maka dibangkitkanlah manusia itu semuanya. Baik yang meninggal di zaman Nabi Adam Sampai yang meninggal itu dekat dengan hari kiamat Itu dibangkitkan bersama-sama Dikumpulkan di padang mahsyar ya, Dikumpulkan di padang mahsyar Itulah dikatakan jama'an Abu Walawwani dan orang-orang yang terdahulu. Di mana? Di padang Mahsyar. Lah di sana semua yang namanya manusia itu akan kumpul dan perlu diikat pada tempat syariat itu yang sangat menakutkan, Pak. Nabahnya ya, juga padang. Padang itu suatu suatunya luas ya. Padang pasir ya, padang Arafah. Nah kalau di Simosari ini yang paling luas ya, mungkin lapangan Tumapel itu yang paling luas ya. Cari yang seperti itu kan susah ya. Lapangan Tumapel, lapangan Tukostar, itu ya barangkali yang paling luas. Wih ini kita mungkin pernah ya orang Simosari masih waktu kulit ya, pernah pergi ke lapangan Tumapel itu. Dan saya yakin pernah juga lah sekali dua kali di masa mudanya itu. Berhentilah di lapangan itu Tak beli es itu apa Biar bal-balar atau apa Itu kalau misalnya Berhentinya jam 12 siang Sampai jam 2 Di tengah lapangan itu Kira-kira di musim yang panas Kira-kira yang -kira terasa apa, apa? Panas ya? Eh Panas Saya tanya pak, Si Mosari ini kan termasuk dingin ya Di bagian pas uang semua hari kita masuk dingin, udaranya dibanding langsung luar, dibandingkan luar, dan suara Tapi kita juga antara di lapangan itu jam 1, jam 2, ya terasa panas. Terutama ini masih hujan. Ya. Gimana kalau kita misalnya berdirinya itu, ya upacara lah barangkali itu, di tempat-tempat yang panas. Seperti banyu Pasuruan, masuk atau lebih panas lagi di Makkah misalnya ini kemarin saya mendapat informasi di Madinah itu derajatnya hampir 50 Pak. si Mosari ini masih sekitar 27, 28, 29 gitu aja kadang-kadang sudah om kembar wah ini kalau sudah mendekati 50 ya oh tergosong ya itu Madinah saya pernah itu di Madinah juga mengalami demikian Anginnya saja namanya angin sambo. Kita duduk di sini, pak. Kalau pintu itu dibuka siang hari, kemudian kita duduk di sini toh tanpa keluar ada terpaan angin, kita sudah panas. Pinginnya itu muka ditutupi mungkin, karena sangat panasnya namanya sambo. Kalau sudah musim panas yang sangat. Nah, bapak-bapak itu pun ibu-ibu kalau kita cari meteran. Di Mekah Cari meteran ini ya Terus kita meteri jarak Antara Tanah di Mekah dengan matahari Di meteri Itu jutaan meter pak Jutaan meter jauhnya Nah padang Mahsyar dalam riwayat hadis Itu diterangkan Matahari ditarik oleh Allah hanya sejengkal Mungkin gambarannya Hanya satu meter pak. Dengan kepala kita ini Kalau di Mekah orang kepanasan Dan banyak yang meninggal dunia Di Pasuruan, di Surabaya Ini orang kepanasan Caranya matahari panjang, Itu pun kita masih pakai baju loh bang. Di Bandang Masya tidak demikian murah. Semua itu tidak pakai baju Suatu saat Siti Aisyah tanya kepada Nabi, Ya Rasulullah, gimana dengan kami-kami wanita ini kalau dikumpulkan di padang mahsyar, kami tidak ada pakaian sama sekali, Apa kami tidak malu dengan orang laki-laki? Jawab Nabi, kamu kalian tidak bisa mikir. Nanti kalau ibu-ibu itu di padang mahsyar, sudah tidak bisa mikir malu sudah kosong panas, begitu. saya contohkan, saya contohkan. kalau misalnya, takutnya, mudah-mudahan tidak terjadi nih ya, mudah-mudahan tidak terjadi. suatu saat kita berada di kamar mandi di rumah, dalam keadaan mandi nih, maaf orang mandi, katamu punya telanjang. Ya. tiba-tiba ada yang memberitahukan, eh rumahnya kebakaran, rumahnya kebakaran. Dan ada kesempatan untuk lari, Pak. Kira-kira sempat gak mikir malu, Pak. Gak sempat. Itu keadaan di badan mahsyat, patah hari sudah dekat dengan kepala. Dikumpulkan semua orang, gak mikir. Itu baru rasa panas saja belum bertemu dengan melihat malaikat ya yang bagi orang-orang ahli maksiat atau orang kafir lihat malaikat yang diutus oleh Allah dengan wajah-wajah yang garang Yang menakutkan nah nyam namanya penjaga neraka itu malaikat malik itu selama diciptakan tidak pernah tersenyum kecuali ketika bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wajah yang karang yang mengaguk kan? Ya kita itu lupa ya. Kadang-kadang lihat di film di TV, film hantu lupa Pak mesti Ya kan? Enggak bisa tidur. Kan gitu kan Kalau kita lewat satu tempat gelap dikatakan sama orang-orang awas di situ banyak genderuwo misalnya. Sering kita ini lari, betul ya? Takut padahal tak lihat genderuwo nyeng, baru gambaran sahaja Gimana kalau gedrungnya itu kelihatan dengan tarek yang besar dan segala macam? Uh, tidak bisa kan, ini. baru gedrung di dunia lagi. Akhirnya nanti beda. Malaikat itu digambarkan di dalam hadis-hadis dan makamat semua. So so Satu malaikat besarnya, besarnya, ukuran dunia itu pernah dilihat oleh Nabi bahwa sedang Kakinya ya malaikat ini berada di bumi, kepalanya ada di langit. Loh gimana wajahnya, Pak? Kalau wajahnya ada dengan sebesar itu. Ini cukup ngebetkan, lihat malaikatnya marah. Ini cukup ngebetkan. <tuh> Belum lagi kalau kita dipanggil oleh Allah yang menciptakan segala sesuatu, sedangkan kita tidak siap. Amalan kita tidak banyak sudah panas sangat menyulitkan ada malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah sembilan lupa, belum lagi menghadap Otto semuanya itu buatlah itulah keadaan bahwa pada saking takutnya saking panasnya digambarkan bahwasanya kelak itu setiap orang akan berkeringat yang keringatnya itu membanjiri dirinya sampai mendinginkan Orang tergelam dengan keringat sendiri Saking panasnya Itu pada mahal Itulah Allah berfirman wal Walawwalin Ini adalah keputusan Ini adalah hari keputusan Pada hari ini Kami mengumpulkan Kamu sekalian Dan orang-orang yang terdahulu Fa'inkan alakum ka'idun Fayakinun jika kalian mempunyai tipu daya cara untuk menghindar maka lakukan tipu daya kalian itu terhadapku Allah ditantang Pak. Eh, Allah. sekarang kamu ada di padang pasar dengan keadaan yang dahsyat semacam itu, kalau kamu bisa lari, lari saja kalau kamu ada cara menghindar dari pertanyaan-pertanyaanku siksa-siksaku menghindar tapi apa mungkin? Tidak mungkin. Tidak. Mungkin. Itu pertanyaan dari sekian banyak pertanyaan yang ditanya mulutnya, yang jawab tangannya. Jadi misalnya, misalnya ditanya umum kalau kita ditanya kapan kamu pergi ke Malang, yang jawab kan mulut saja. Ketisah di, di uang kemarin saya pergi ke awang. Malang, kan awang Itu enggak pak Kalau misalnya tangan ini Habis mencuri 10 ribu misalnya Mencuri 10 ribu Sudah berhubung cuma 10 ribu Tingginnya itu ngaling jiru, Ya ngaling juga Apa Lalu. Ditanya Kamu kemarin mencuri uang 10 ribu ya Itu mau menghindar Molot ini pinginnya ngomong Tidak ya Allah saya tidak mencuri Itu molot Tidak bisa Tiba-tiba tangan ini yang jawab ya, ya ya Allah saya dipakai Untuk mencuri wang 10 ribu Gimana mau menghindar Ini dalam hati-hati sebanyak ibu Kelabu sendiri Karena itu kita pasir sedikit saja Dan bisa berindah Apalagi mahasiat banyak Apalagi kabel Tuhan Allah Tuhan Allah Gampangnya aku ngedet dulu ya Ngedet mendor siji Itu udah bisa ngawin pak Ngedet mendor siji Nalek ngedet mendor saklanjang Nopo maning gitu Siji gak bisa ngakli so. Nah ya, kita lanjutkan Wai priyobah ibu sedut bukan diri Celaka yang besar pada lah. Padahal itu bagi orang-orang yang mendostakkan agama Bagi orang-orang yang ingkar okay, Bagi orang-orang yang ingkar Mudah-mudahan kita bukan orang-orang yang ingkar Ibu Ging, Bapak-bapak Ging Jadi kalau misalnya kita Uang namanya juga manusia Apalagi manusia Indonesia Maksiat itu banyak Pak Indonesia ini kayaknya juga lahan maksiat sudah terlalu banyak. Begini contoh saja di dalam aturan syariat ini, itu ada sebuah aturan yang sering dilanggar oleh masyarakat Indonesia. Salah satu aturan syariat itu begini, dilarang seorang laki-laki itu berada di suatu tempat yang di situ banyak atau ada wanita-wanita selain mahramnya. Dalam bahasa hadis namanya ikhtilat atau dalam bahasa Arab namanya tilan, campur aduk laki-laki perempuan itu dilarang. Di beberapa negara khususnya negara-negara Arab baik itu di Mekah, di Madinah, di Yaman, di beberapa tempat ya yang masih Tradisinya itu betul-betul kuat keislamannya. Itu yang namanya pasar, maaf maafkan. Ya, yang namanya pasar itu ada pasar laki-laki dan ada pasar wanita. Kalau pasar laki-laki yang jual laki-laki, yang beli juga laki-laki. Kalau pasar itu pasar wanita, yang jualan wanita, yang beli juga wanita. Gampangnya begini. Saya dulu Tahun 83 sampai 91, 8 tahun Mondo di Makkah Di guru saya Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al Baris 8 tahun saya Satu tempat Satu asrama dengan Abu Ya, dengan guru saya Saya itu gak tahu Wajah istri Abu Ya, abunya Saya itu saya gak tahu Saking tertutupi orang Arab luar? biasa saya nggak ya. tahu jadi sampai sekarang misalnya ada foto, misalnya ada fotonya punya si saya, yaitu istrinya urusannya saya dia ya, nah. saya kapan mengambil, saya dikasih tahu siapa ini? Tidak pernah tahu saya, karena memang tertutup. Yang laki-laki urusan dengan laki-laki, yang perempuan dengan perempuan itu bisa, cuman di Indonesia nggak bisa lah di Indonesia, ya bu. Layopok pasar deh yo campur, dalan deh yo campur, eh sekolah yo campur, segala macam yo campur. Alhamdulillah mengaji, kata si tu alhamdulillah orang. Eh apa? Takbir alhamdulillah. Kalau dia mukanya ya gini yang kini mengaji kini tertutup, wah itu wetok deh. Yang ceramah pun kuat, yang ajar kuat, yang laki ceramah laki nasi, begitu. Hendamnya nah, ikhtilat padahal ikhtilat itu sendiri dosa. Nah, saya katakan di Indonesia ini, kalau diteri, diteri di tempat aksiyat itu banyak betul. Dari segi ikhtilat nah, belum dari segi yang lain. Rugi kalau kita ini tidak banyak istighfar kepada Allah Rugi kalau kita kita ini tidak banyak bertobat kepada Allah Nanti di padang masyarakat itu ditanya kita Ya ya, misalnya ada namanya Sebenarnya Pak Paijo Misalnya orang Indonesia jadi Pak Paijo Eh, Pak Ijo Dulu kamu di dunia ini gimana? Masalah kumpul laki dengan perempuan iktilat kegiatan praktekmu Wah, Pak Pai cari sini. Malu ditanya. Mau mau memperbaiki diri. Saya itu enggak pernah ngerti, ngerti, yang penting saya ikut orang-orang itu. Maunya muluk begitu. Tapi kadang-kadang yang lain mengatakan, Kakinya enggak berkata pada gua, ya Allah, saya diajak ikhtilat. Saya diajak waktu begini dan seterusnya. Menakutkan. Itu kita yang sering baca istighfar. Mudah-mudahan, walaupun kita sudah banyak pelanggaran nasiyah satu persatu ini, mudah-mudahan kita diampuni untuk semua dahulu. Itu ya. Ini dari segi banyaknya yang susah untuk dihanyi. Innaqutakmi naftilah limu al Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan yang teduh dan di sekitar mata-mata air di surga. Ini kalau sudah dimasukkan surga, kalau di padang pasar mereka mendapatkan naungan dari naungan Allah swt. Allah swt besok juga menyediakan naungan. Naungan itu payung besar, payung besar yaitu diberikan dipegangkan pada royah. Royah itu penderak tapi muhammad SAW alaihi wasallam. Kabarannya mungkin untuk mudahkan takribul faham untuk ibarat lapangan tempat apel itu tatkala di panas sehari terus ada orang jualan uh, minuman di tengah lapang ada payungnya besar itu ya. Di tengah panas kita ingin berbuat pintang berteduh ya. Mestri biasanya pura-pura beli kadang kadang gak duwe-duwe. Atau pura-pura tanya, Pak, mana jalan, padahal ingin ngiyuk. Ya, itu kan jadi rebutan. Betul? Gambarnya di bagian, ini padang masyarakat yang luas, Nabi Muhammad membawa payung. Wah, itu yang dinaungi oleh allah 10 tahun. Maka siapa yang masuk pada naungan Nabi, maka di situ mereka orang-orang ini mendapat keteguan, walaupun matahari ada di dekat kepala. Siapa orang yang akan diberi uh, tehduhan hanya tempat berteduh itu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Inna awla nasi biaul marqiyana aqtar hum aliya sholatan... Siapa? Inna sesungguhnya orang yang paling dekat denganku alias tempat tehduhan dari payungku di antara tempat-tempat itu kelak dari kiamat... adalah orang yang paling banyak membaca salawat kepada diriku kata Nabi Muhammad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya yang rajin solat, rajin istighfar. Kalau melihat siasat kita yang tadi, rasanya kita ini perlu sangat untuk banyak istighfar. Kalau ingin mendapatkan keteguhan dari payung Nabi, rasanya kita ini perlu banyak belajar solat, nah, demikian dan seterusnya. Alhamdulillah masih ada janji ya, bahwa kita mudah-mudah terpapar orang didauli dalam naungan batin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada di Allah berkirma di dalam hadis kutsi, ya, besok itu ada tujuh golongan yang dinaungi oleh Allah SWT Antara lain tujuh golongan yang dinaungi itu, antara lain adalah secara tidak urut ya, syakun nasyafi ibadat kita, kalau ada pemuda yang mulai dari kecil, dia ini Terus suka priba dan pada umur Teman-temannya main kemana-mana Teman-temannya menjadi Anak jalanan lah kasarannya Jadi bonek-bonek, dia enggak Dia di kondor, dia di masjid Di tempat masjid stalin, dia Terus sampai dewasa Hidupnya sepanjang itu Solahnya ada kera telat, suka jawa Ada terbang di konsol awan, pokoknya hidupnya demikian Ini termasuk syabun, nasyafi Ibadatilah besok di akhirat Nah, mudah juga ada dua orang yang bersahabat karena Allah s.w.t ya, Pak Paijo bersahabat dengan Pak Budi karena Allah s.w.t ya, apa sifat sahabat yang demikian ini kalau Pak Paijo ini lupa gak sholat rumahnya dikentuk sama Pak Budi diingatkan Pak Paijo sama sholat kapan-kapan ini sebenarnya kalau Pak Budi ini lupa belum zahkan pak budi sama sudah zahkan artinya kehidupan dua sahabat ini selalu digaris bawahi dengan ibadah kepada allah swt. Bata. Itu termasuk dua orang yang menjalin kasih sayang karena allah besok akan mendapatkan tanggungan dari allah swt. Bata. Dan ada yang imamnya adil, Imam yang adil yaitu pimpinan yang bisa membawahi masyarakatnya benar-benar masyarakat masyarakat rasa nikmat untuk beribadat dan hidup di dunia ini namanya nikmat keadilan loi, apapun adil itu dunia adalah pimpinan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah si orang yang selalu menangis kalau ingat omong, menangis, matanya ini meneteskan air mata karena ingat Dan rindu kepada omong. Ini termasuk adalah orang-orang yang mendapatkan jaminan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lain sebagainya. Saya lanjutkan. Wafatihamimah yastabun dan mereka mendapatkan buah-buahan dari macam-macam yang mereka inginkan. Ini kalau sudah masuk surga. Ya. Jadi kalau orang itu baik, orang apa namanya hidup di dunia dalam keadaan baik, ibadah kepada Allah orangnya soleh, maka mati di kuburan dalam keadaan nembat. Kuburan dalamnya bercahaya. Disinari oleh keberkahan. Maka nanti di kepada masyarakat. Mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu SWT. Lindungan dari Nabi Muhammad SWT. Kemudian masuk surga. Mereka akan mendapatkan. Gampangan itu fakihah. Fakihah itu macam-macam. Buah-buahan yang gratis. Kapan mau diambil ya sudah. Nikmat. Karena itu gambaran ya. Bukan berarti di di surga itu. Tidak ada makan lain selain gua buat, buat tidak ini cuma ilustrasi gambaran saja saking nikmatnya itu ya misalnya juga diterangkan dalam ajaran ajaran yang lain dalam ayat-ayat yang lain ada sungai yang sangat jernih sungai yang harum sungainya itu harum airnya maksudnya kemudian sungai itu mengalir barang air susu yang manis sampai itu kalau dicicipin atau diminum rasanya itu persis seperti madu jadi Susu berasa madu harum seperti meses itu mengalir di antara sungai-sungai di surga yang bila mana kita duduk saja di dekatnya sudah merasa Bau harum. Nah kalau sungainya pasar Simol Sari ya beda lah ya. Oh ini udah luar biasa nih, Mat. Itu orang-orang yang sungai mendapatkan gambaran semacam itu bahkan telaga Kausar yang Diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu setiap orang yang minum sekali maka selamanya tidak akan haus. Bukan berarti tidak boleh minum lagi. Jadi setelah itu tidak haus, hanya kalau ingin minum ya hobilah begitu. Seperti misalnya begini, kita kadang-kadang ya? kita ini di musim yang dingin misalnya musim hujan. Kemudian ya kebetulan saja ada orang jualan es, bukan anak-anak kita ya. Dingin loh ini. Ada es krim. Maksudnya dingin. Pak. Ma, tumpah satu es pak. Kak adung tak. Bawa tetap ingin. Duh. Jadi bukan berarti orang minum itu harus haus dulu kita. Betul? Ini yang terjadi. Kita pun kadang-kadang habis -kadang minum di rumah banyak. Bertamu. Disugui. Dapat CMA. Eh. Kita minum. Bukan karena harus Demikianlah di surga. Setelah minum dari teragak kawasar milik api. dia tidak akan tidak akan pernah haus. Nah, kalau ingin minum apa saja, bukan karena lantaran haus, tapi karena menikmati hidangan yang diberikan oleh Allah Swt. Kulwasrobuhanian, bimamtuntamun. Kulwasrobuhanian, bimamtuntamun. Dikatakan kepada mereka, penduduk surga itu makan dan minumlah kalian dengan enak. Karena apa yang telah kalian kerjakan dari amalan-amalan baik selama kalian hidup di dunia, ya, ini yang kita harapkan, yang kita harapkan. Inna kata dikanda dzilmuah sini sesungguhnya demikian inilah kami Allah memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Berbeza dengan orang-orang kafir. Mai, dilil, dil, Celaka dan sengsara lah. Sangat besar Kesengsaraan itu Kecelakaan itu Pada hari kiamat nanti Bagi orang-orang yang Kecelakaan Kalau tadi minuman di surga Semacam itu digambarkan Beda dengan neraka Neraka ini Minuman paling dingin Kalau bahasa ya. sekarang Soft drink katanya minuman paling dingin itu dikatakan timah yang digodok sampai dia ini mendidih kata orang Semposari. Belukuduk belukuduk ya. Timah, timah digodok sampai mendidih itu minuman paling dinginnya penduduk Rata. Lah kalau air putih. Di kotak begitu di panci ni bulu kudung bulu kudung mendidih, langsung diambil semacam diminum lidahnya peloncat betul? Padahal air gimana kalau ti makan tak peloncat air jebrot segala macam itu paling dingin nak lebih dingin? itu di neraka. Beda dengan di surga. Loh, kalau di surga digambarkan dalam hadis-hadis nabi, dalam ayat-ayat Al-Qur'an, orang-orang oh, di surga ini banyak diperintahkan untuk menikmati tempat tidur yang sangat rindang, yang sangat enjo, yang sangat bagus, dibuat dari zamrud-zamrud, dari batu permata yang mahal sekali. Batu-batuan atau emas-masan, perak, mutiara itu untuk biasanya kasurnya kasur yang sangat indah dikatakan kalian tidurlah di bertelekan bertelekan itu istirahat, kepala tangan apa namanya, keparannya ditaruh di tangan setirah, uh, sepois -sepois di meja menikmati sepois kau ingin bahasa itu dia kata orang ya tepat, jenazkojoan, jenaz ini tepat eh, itu begitu yang di surga pak bedanya kalau neraka tidurnya bagaimana? gimana? tak perlu mikir tidur mah. di neraka itu beber neraka terdiri dari batu-batuan yang besar-besar dan batuan di beber neraka saya katakan beber neraka itu kalau orang zaman dahulu kala somur, punya somur itu yang belum diberi santo, yang masih pakai apa namanya terengan itu kan ada dan bunder itu apa namanya ya? apa bué bué sumur itu namanya beber sumur ya saya katakan beber raka itu semacam itu terdiri dari batu-batuan yang memuai karena panas meronta merah seperti kalau kita melihat lahirnya gondok yang sedang meludus itu digambarkan bahwa paling ringannya siksa raka adalah orang yang berbuat maksiat. Kalau ditimbang dengan perbuatan baiknya, maka perbuatan maksiatnya itu nilainya 51, sedangkan perbuatan baiknya itu 49. Sedikit sekali bedanya, sedikit sekali bedanya. Itu diletakkan turun ke neraka, mereka menempati batu-batu yang ada di beber neraka itu digambarkan, begitu kakinya menginjah, maka yang mendidih adalah otaknya. Otaknya mendidih, baru kakinya menempel pada dinding raka yang paling dingin. Dinding raka yang paling dingin. Naubillahirrahmanirrahim. No <tuk> Naubillahirrahmanirrahim. <tuk> ble pusur ko ble pusur ko napa metu ko yo ro syaratin ble pusur ko ro syaratin ya ibadah ojo bolong-bolong saran jangan ubah-ubah puasa jangan ubah-ubah itu seperti perbuatan apa yang midarimak Ya. Kata Allah kepada penduduk neraka, kata Allah kepada penduduk neraka, kulu bata petamu kolilan, ina mukujirimu, kulu kamu makan itu, sama kita yang di surga disuruh makan, menikmati hidangan-hidangan, sedangkan yang di neraka juga disuruh makan. Itu batu-batu semacam itu kamu makan. Itu kamu minum. Apa tadi? Timah yang meleleh kamu minum. Kulu, buat apa tahu? Kamu nikmati itu. Kamu baru turun kakimu di bibir neraka, kepalamu sudah umep mandit. Itu nikmati. Itu tantangan dari Allah Subhanahu wa kalau kamu tak percaya, ya sudah, kamu lari saja nanti dari aku kata Allah semuanya sabar kali demikian. Itu meraka. Kluat tempat kamu kau Kamu nikmati walaupun cuma sedikit kamu nikmati lah sedikit. Telo yang allah lah kene yang allah pohon. Innaqum mujrimun. Innaqum mujrimun sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang banyak dosa, yang kafir kepada Allah, banyak nasihat kepada Allah. Wa idu yau ma ini bukan lebih suku celaka dan besarlah celakaan itu pada hari tersebut bagi orang-orang yang mendustakan agama. Wa idaukilala hubur kaula yerfau. Siapa orang yang mendustakan agama itu? yaitu apabila dikatakan pada mereka ir kamu sholat kalian sholat Lahir kamu tidak mau sholat Tetap pekerjaannya di dahulukan tetep lupa pada allah sholat to rokok itu tuntutan bahkan orang kafir pun itu besok dinraga ditanya ditanya oleh penduduk surga Suatu saat penduduk surga ini diperlihatkan oleh Allah SWT untuk menengok penduduk neraka. Tanya orang-orang surga ini, eh, kamu dulu kan tetanggaku. Masalah kamu visakor. Apa sebab kamu kok bisa masuk neraka itu? Padahal dulu kan kamu sahabatku. Bu. Itu bukan karena hanya kasual saja. Katakan, kan aku dan musabim. Itu karena kami. Tidak mau sholat Bahkan orang kafir loh bang. Itu dituntut sholat Nah orang kafir itu kalau sholat Kalau tidak masuk Islam Tidak sah Jadi orang kafir itu dituntut masuk Islam Setelah masuk Islam Wajib sholat Tapi pertanyaan dalam Al-Quran Begini masalah bisa, Kenapa sebab kalian ini Penduduk neraka Bisa masuk ke neraka itu jawabannya bukan sekedar Kalau lalu lamna kumina muslimin Karena kami bukan termasuk orang islam Bukan, jawabannya Kalau lalu lamna kumina muslimin Karena kami tidak pernah sholat Loh kasi sholat ya apa Wong kafir Wong kafir Waduh, wong islam Ya gitu Sudah muslim, tidak mau sholat dia ya, masuk meraka Cuma beda kalau orang kafir Masuk raka selama-lamanya Sedangkan orang Meskis Islam Syahatan asyadu Allah Ilahulukum Wa asyadu Allah Muhammad Rasuluhumum Apalagi kalau orang Singosari Sepanjang demikian ya ada Walaupun jarang sholat Sholatnya cuma dua kali kadang-kadang Sholatnya Idul Fitri sama Idul Adha Tapi Mas Resol Lumayan daripada Tak pernah sama Sekalian itu Maafkan itu Ya itu juga ditanya kenapa kamu masuk karena kami tidak sholat, sholatnya cuma idul fitri sama idul adha. Alhamdulillah lumayan ada sholatnya. Kan? Nah, kalau sahurnya kapan? Saatnya itu waktu kacerabido. Ya. Dulu kakek saya itu cerita pak, ono oh, gua go Islam, Masya Allah ya. Islam, luar pada go Islam. Wapik gak tahu ngaji, gak tahu nak langgar, gak tahu nak muslah di zaman dahulu kala. Pas kata nak kawin, wes bingung kan. Bagitu wes di apa namanya kata diaget, ditagoh ni, Ya Mu dini, yaopo pakai bahasa Arab, bapak bahasa, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia saja, Pak ya wes. Kau bahasa Arab apa itu? Tak pernah belajar, pak. Ya wes, popo bahasa Indonesia. Kaya apa kaya kayak Indonesia. Habis itu, waktu aget diadam orang-orang ini Dituntun syahadat Oh dituntun syahadat, jadi biasanya orang kita kan ayo ikut syahadat di sini Ashwadu'allah illaha illallah Kata mudirnya Menang Diem, orang illah Diem orangnya, kapal syahadat pak Kalau oh, Islam tak? Ya Islam Eh mis syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wis ya elo ya nggih Pak dijawab adu asu Allahu walaa ma'a laki hari sa adu asu are ini adu asu Nabi adu adu jangan lagi pada demikian yang mau goblokin lho jadi lha kalau orang-orang semacam dipikiran itu gimana dia masuk prakat tapi suatu saat tak sudah dihitung semua hisapnya di neraka dibalas maka orang tersebut masih ada harapan masuk surga karena dia masih baca syahadah dan masuk salah salah titik tapi keyakinan diputer aduh asuh maksudnya ya jatuh tapi keliru ya itu karena dia masih ada keyakinan suatu saat akan dimasukkan ke surga oleh Allah swt. Wa hidzoyohaidinil mukan bibi celaka yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mengustakan agama. Fabi ayah ini dimba Maka kepada perkataan apakah selain Al Quran itu mereka akan beriman? Kalau tidak beriman kepada Al Quran, kalau tidak beriman kepada Allah mau beriman kepada siapa? Yang punya dunia seisinya Allah, yang punya akhirat Allah, yang punya surga Allah, yang punya neraka Allah, yang punya padang mahsyar Allah. Terus mau beriman kepada siapa? Kalau bukan kepada Allah Subhanahu wa nah, Alhamdulillah kita semua kalau tidak kita dan keluarga kita masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, sekarang apa yang baik-baik semuanya diterima oleh Allah SWT pahala yang diripat keandakan dan semua yang kita lakukan dari kesalahan-kesalahan kita yang sangat banyak, bukan sangat banyak super banyak barangkali mudah-mudahan diabuni oleh Allah Subhanahu SWT bapak-bapak, ibu barangkali itu yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya nah, nanti ada pertanyaan-pertanyaan bapak oh ada warahmatullahi wabarakatuh wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh